itu bisa dimanai kesenangan atau kesukaan atau keinginan Arab punya banyak Tanah gitu ya hawa gitu ya maka di dalam bahasa Arab itu ada istilah intu hawa ya intu hawa sekali gitu itu maksudnya adalah wanita yang senantiasa memuaskan dengan nafsu ya perwajannya itu memang wanita kada pintu ya pintu hawa anakaknya nefsu gitu anak e, anakaknya uh, anak e, keinginan wanita yang selalu mengikuti keinginannya ya e, kesenangannya ya. Jadi kalau uh, kita itu senantiasa mengikuti kesenangan kita apapun bentuknya itu ya Apakah itu nonton bola sampai meninggalkan salat malam ataukah itu mencari uang sehingga meninggalkan agama gitu ya dalam macam gitu. Nah, itu termasuk seperti itu kalau kita wanita ya termasuk bindu halaq lagi. Kalau laki-laki ya bilal ala Atau ya cowok kan kita tidak termasuk yang eh uh, seperti itu gitu. eh uh, itu yang biasa orang mengatakan eh uh, sebagai hedonis. Orang yang senantiasa senang meluputkan hal-hal su. dengan materi, materialis yang gitu. Kalau materialis itu memang Yang dikejar harta uh, dunia Yang menjadi tolak ukur kesuksesan harta dunia Tapi kalau di itu jangan duit-duit, orang duit, -duit, duit pokoke yang penting menurut yang anak sih Bisa pas gitu ya Sehingga umpamanya uh, Senang kepada wanita, anak dikit ya, uh, Yang jangan-jangan mengacur Tapi orang-orang dikit yang perposan Sebagainya uh, Sehingga ia termasuk Kelompok itu ya, dan Kita bisa pahami Nah nafs itu apa, -apa Nafs itu juga kalimat Nusart Bahasa Arab itu banyak sekali Satu kata punya arti yang banyak Nah Salah satu maknanya juga bisa Dimaknai jiwa, rung nafsu gitu ya Tetapi juga bisa dimaknai sebagai diri pribadi Diri sendiri gitu ya Jadi itu diri atau sendiri Bisa dimaknai seperti itu Sehingga kalau kita gabungkan dua kata itu Menjadi hawa, nafsu gitu ya Itu maknanya adalah Keinginan diri sendiri atau e, kesenangan diri sendiri, kesukaan diri sendiri. Maka orang yang senantiasa mengikuti kesenangan ya, senantiasa mengikuti kesenangan, ya ia seperti itu artinya dia mengikuti awan nafsu, ya. Awan nafsu seperti itu. Ya, hedonis seperti itu, begitu. Nah, e, hedonisme ini juga sudah termasuk dalam kelompok syirik karena dia Kalau dia itu sholat, kalau dia itu orang Islam Dia mengakui Allah sebagai Tuhan Tetapi pemuas nafsunya itu yang lain eh gitu, Tidak puas karena Tuhan Tidak puas karena karunia rahmat Allah dan sebagainya Tetapi yang memuaskan dia adalah eh Alhamdulillah Kesenangannya ya Sehingga kalau dia berbuat sesuatu Ya bukan karena Allah Tapi karena kesenangannya kalau dia beli sesuatu Ya bukan karena Allah Tapi karena kesenangannya Nah, kalau eh, apa namanya? Kita ingin mengerti diri kita termasuk ya begitu atau tidak secara fisik gitu, kita bisa melihat kalau seseorang itu membeli sesuatu, melakukan sesuatu karena gengsi bukan karena fungsi itu sudah masuk syirik gitu yang seperti itu. Kalau kita paham yang namanya syirik itu eh, dosa yang tidak ampun, diampuni oleh Allah. Ya, bahkan segala lagi sirik itu eh, apa namanya? menghapuskan seluruh amal. Seperti itu. Mari kita buka ya pelajaran ke apa dari nabi ke nabi pada namanya dari zaman ke zaman itu adalah untuk mensucikan hati kita supaya betul-betultungus betul di -betul dalam bertaki kepada Allah gitu ya tidak berbuat ciirik kalau sampai berbuat cirik ya menyekutukan Allah ya menjadikan andab yang lain selain Allah gitu ya terhadap Allah menjadikan anda terhadap pandingan-tandingan terhadap Allah, tandingan -tandingan terhadap Allah antara yang seperti itu ya orang syirik seperti itu itu sudah pasti akan hapus mm. amalnya. Mari uh, Mas Kati kita buka lagi di dalam surat, Azumar, ya, uh, surat 65. ya. surat, Azumar, surat ke ayat Ya surat situ berbicara tentang uh, apa namanya, hapusnya amal karena perbuatan syirik. Termasuk juga ada di dalam surat A6, 88. dibaca Mas Kati, untuk menyegarkan ingatan kita. Quran Surat Azumar, ayat 65 Audhu billahi yeah. minas shaitanu rajim Walaqad ukiya ilaika wa ila alladina min qabalik La ina asrakta la batona amaluka wala taqunana minal khasirin Ia Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu Dan kepada nabi-nabi yang sebelummu Jika kamu mempersekutukan Tuhan Nisaya akan hapuslah amalmu Dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi Nah, ini uh, Menjadi ketatapan Allah ya, Dari nabi ke nabi Dari jaman ke zaman Sampai kiamat nanti Kalau kita sampai Man neko tu kanālā, laka hārtu, itu sudah tidak bisa ditawar lagi ya eh sedang orang yang mengikuti hawa hawanapsu, man kesenangan diri kesenangan pribadi atau hawa nafsu dari, itu tidak merasa iki seneng Tapi kita bahwa ketika kita berbicara tentang seneng lo, gitu ya akhirnya kita menjadi terbiasa seneng lo, dan sebagainya, ya. Aku seneng kok, dan lain sebagainya. Itu ya akhirnya dia menjadi, seneng itu menjadi pola hidupnya, menjadi bagian dari kepribadiannya. Jadi Allah tidak ada, deh. hilang Allah gitu ya Maka orang yang dia senang, dia sama diri, dia wanak sunya, itu apa namanya sudah kehilangan agamanya itu sudah menjadi syirik yang seperti itu tuhannya itu bukan Allah lagi tetapi tuhannya itu adalah diri sendiri karena yang menjadi tuhan diri sendiri maka dia tidak merasa tidak merasa bahwa dirinya salah ya eh sehingga ya karena adanya e, maunya mengejar kenikmatan mengejar kesukaan mengejar kesenangan apa yang dia suka ya harus dia kejar dan sebagainya ya jadinya setiap teori hidupnya ya seperti itu ya kehidupan pribadinya itu seperti itu karena itu menjadi akhirnya menjadi watak ya ya enemui watak atau karakter atau pribadi ya ya padahal kita tahu kalau sampai kita ngikuti itu artinya kita ngikuti sesuatu yang mau kita menjauh dari jalan Allah ya itu namanya kita mengikuti setan ya Nah kalau kita kita sampai mengikuti setan ya itu ya ya setan yang akan menjadi uh, teman kita ya nah, kita kerap bert sejauh-jauhnya tetapi ya kita merasa mendapat petunjuk merata merasa merasa mendapat Hidaya nah ciri-cirinya kalau kita mengikuti awa langsung itu bisa kita tanda, kita lihat secara fisik ya meninggalkan tuntunan Allah meninggalkan, azikr, meninggalkan Al dan Al-Qur'an ee eh, karakter kita itu senantiasa mengikuti Allah ya taat kepada Allah dan Rasul-Nya tetapi apa namanya pintu nafsu jadi itu dia senantiasa mengikuti hawa nafsu gitu ya, ya maka acara Allah kemudian menjadikan si uh, setan itu sebagai teman setia yang senantiasa menyertainya uh, sehingga dia mantang perbuatan uh, buruk itu menjadi baik dan malah merasa mendapatkan hidayah Mari kita buka surat joruf surat ke-43 ya ayat 36 37 ya dibaca terjemahannya jadi yaitu, kita samukan betul nah, jangan sampai kita tertipu oleh hawa nafsu kita sehingga kemudian kita tidak sadar atau tidak sadar meninggalkan tur agama, agama kita, tak dan rasul. Uh, kok kita kesenangan pribadi atau hawa nafsu maka akibatnya Seperti ini, mari kita baca 36-37 Quran Surat Al-Jugrab Surat ke-43 Ayat 36 dan 37 Terjemahnya aja ya Barang siapa Yang berpaling dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah, yakni Al-Quran Kami adakan Baginya syaitan yang menyesatkan Maka syaitan itu Maka syaitan itulah Yang menjadi teman yang selalu Menyertainya Das sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar dan mereka, dan mereka menyangkal bahwa mereka mendapat petunjuk. Nah, ini yang bahaya seperti itu. Ya, karena teman-temannya itu adalah setan, bahwa teman fisik juga uh, tapi ada seperti setan. Ya pribadinya sendiri telah menjadi setan gitu ya bahwa dia menyangka uh, bahwa perbuatan yang jelek yang dia itu sebagai kebaikan, merasa bahwa dirinya seolah-olah mendapat petunjuk uh, dari Tuhan itu. Ya, kita perlu ingat betul ya, namanya apa namanya? Nah, PJ dan apa ini namanya? Yusuf Itu mengaku ya, betul-betul mengakui ya bahwa dirinya sendiri itu apa namanya? merasa apa namanya? eh uh, ber susah, untuk, tidak begitu mudah untuk membebaskan diri, ya, dari godaan awal lafsu itu, ya e, bisa dibuka di dalam e, surat Yusuf, ya surat ke-12 ayat 53 itu mengingatkan kembali, ya e, silahkan dibaca Mas Gedi nah, pendek ayatnya dibaca Arabnya gini, dari kemudian e, Indonesia-nya Quran surat Yusuf ayat 53 yeah. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahhmat oleh Tuhanku sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang ya yeah. di sini Nabi Yusuf sendiri itu mengakui ya yeah. kau di dan aku tidak termbebaskan diriku dari kesalahan jadi Manusia itu memang makanan kotor dan tempatnya berbuat salah dan lupa Tidak ada manusia yang tidak salah dia Rasulullah pun ya sebagai manusia pribadi Secara pribadi beliau itu juga melakukan kesalahan Tetapi tidak kemudian mengulang kesalahan itu Berenang-menang kalau sudah salah Uh, kemudian sadar diingatkan ya sudah kembali gitu ya benar itu ciriwa bertakwa itu seperti itu kan nah uh, kita perlu pahami betul di sini Allah sudah memberitahukan kepada kita bahwa inna nafsar paam ataupun ya yang namanya nafsu itu itu nah, biasa mengajak kepada kejahatan ya amat sangat ya sekali ya kalau kita itu lalai lengah terhadap hawa nafsu karena hawa nafsu itu bisa masuk ke apa spektrum pengamalan yang sangat luas ya ada orang yang mereka itu bisa berhati-hati di dalam uh, mengendalikan uang ya artinya di dalam mencari uang itu dia bisa betul-betul halal Di dalam menafkahkan dia juga betul-betul beriti -betul bisa halal betul gitu ya nanti tetapi bis sini lain ya mungkin dia masih berpikir mistis mudah sekali dia percaya kepada hal yang sifatnya mistis ya e, katakan seperti ada tempat yang angker ada ruatan e, ada labuan dan sebagainya ada pasal sesaji untuk keselamatan dan sebagainya apa e, eh praktik bahwa tukang butuh dicatuti ya sehingga banyak orang-orang yang kaya banyak mencari harta tetapi kemudian akhirnya akhirnya keliru ini ya rumus benaknya jalan yang keliru dia karena dia percaya pada hal yang apa namanya mistis yang uh, sirik seperti itu uh, tahayol, atau, khurova, atau itu ada orang yang dia terbebas dari apa namanya uh, Kesalahan, kesalahan, kesalahan, kekeliruan kekeliruan tentang keuangan atau mungkin juga masalah haynya seperti ini tetapi nah, dia mudah sekali keje uh, terhadap godaan wanita kan itu sehingga ada orang sampai berzina uh, ada sampai terbuka pelacuran di berbagai tempat eh uh, panai pijar yang plus plus dan sebagainya atau ada yang memperkosa karena dia ada kelemahan di bidang itu gitu ya Jadi mungkin dia kuat di bidang keuangan, kemudian kuat di bidang tahayu, tidak tergoda tahayu, tapi nanti terhadap wanita dia tergoda. Ada lagi mungkin terhadap wanita dia puas dengan istrinya, cukup dengan istrinya, dia bisa mengendalikan diri dan sebagainya. Tetapi nanti nafsu politiknya, itu betul-betul menggebu-gebu. Nafsu untuk meraih kekuasaan, itu betul-betul menggebu-gebu. Sehingga tidak peduli halal haram, ya dia terjang. Nah, ini juga bisa menjatuhkan diri dan hidup. Ada orang yang telah masuk politiknya terkendali, tidak berambisi sebagai uh, politikus, tidak berambisi sebagai pencapa, orang juga mencari dengan wajar kemudian uh, tidak bebas dari tak sudah bebas dari takhayul. Wanita dan sebagainya, tetapi dia oh, gimana setelah sama bola kan, gitu ya. Dia rela ngantak mati karena bola itu terus dia apa saja seperti itu kan gitu ya ya uang jutaan miliaran rupiah dikeluarkan untuk untuk bola tetapinek koninempat anggung bangun musholah bangun masjid atau untuk piikuaran saudaranya atau sebagainya iya iman-iman man tetapi ne, us urusan aruh bola peduli esok, sore awan bumi ya tidak peduli uh, puluhan ratusan jutaan ya banyak orang iya. yang udah habis pikir uh, satu kardis bola aja dua uh, yang BIP, dan sebagainya Atau 80 sekian ribu Yang paling rendah kemarin Ketika ada pertandingan eh Apa namanya, Indonesian selection Dan sebagainya, melawan LA Galaxy Kemarin, gitu, ya Padahal nanti kena muamai, pardu wajah Malah mencetal kameran, nienamnidul, gitu Ya, tetapi itulah Karena nafsu, dia senantiasa Menghidupi ala nafsu, maka uh, Tidak tidak menyadari Dia mengurbanukan uh, Banyak hal yang jauh lebih, ber lebih, ber lebih berharga Di mata Allah untuk uh, sekedar memuaskan hawa nafsu tadi dan gitu. Kalau nah, maka mung yang seperti itu betul-betul harus kita sadari karena itu akan senantiasa sampai akhir zaman nanti membawa kita kepada kejahatan, ya, kejahatan, ya. Ilaa rahmatir kecuali hawa nafsu yang dirahmati oleh Allah. Eh uh, itu pernah kita singgung rahiman yarhamu rahmat Kasih sayang Allah itu ada dua macam, yang utama yang berasal dari nama Allah ar Al rahman itu adalah kasih sayang Allah yang sifatnya universal, mak maknanya adalah untuk orang siapa saja, orang Amerika, orang Inggris, orang Cina, orang Jepang, orang Jowo, orang Batak dan sebagainya, mendapatkan hal yang sama, nah, tetapi hanya berlaku di judulnya, tidak kekal hanya bisa dinikmati sama mati saja selama mati itu tidak and menikmati apa itu harga dunia, angkat jabat dan kekayaan dan sebagainya itu itu adalah rahmat Allah yang biasa adalah namanya arrahman nah Oleh karena itu oleh karena itu kalau kita berbicara apa namanya saudara-saudara uh, yang berbahagia ada saudara-saudaraku saudara, -saudara sekalian yang dirahmati Allah uh, itu yang sudah betul Artinya kafir atau mu'min pun juga mendapat rahmat Allah Yang artinya kasih sayang Allah Dalam hal e, keduniaan itu karena sifatnya universal Nah disitu sisi ada rahmat Allah yang sifatnya tidak universal Karena hanya diberikan kepada orang-orang yang mengangkat Allah sebagai ilah Mengangkat Allah sebagai sesembahan Yang mendapik diri sebagai hamba Allah Yang dia taat kepada Allah Yang dia bertauhid ya yang dia berislam, dia beriman dan sebagainya. Nah, uh, rahmat Allah, Yang seperti itu itu wujudnya Al-Qur'an ini, ya, wujudnya Al-Islam ini iman itu, ya tauhid itu kan gitu. Maka dari itu Rasulullah itu dikatakan aku bilang nabi setan tidaklah aku mengutus kamu lil rahmatan lil alamin kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maknanya di sini nas ya yeah, seluruh manusia ya. Yeah. Uh, uh, apa namanya? Al-alamin memang bisa dimaknai seluruh jagat raya, yani, uh, manusia dan bumi, uh, dan sekitarnya. Tetapi dalam konteks uh, Ar-Rahim itu bisa dipahami uh, yang namanya Al-alamin untuk limnas, maksudnya adalah manusia. Di ayat lain uh, apa namanya? Allah sendiri juga mengatakan wa ma arsalna ka illa ka irowanwan itu dan di dalam aku terus kamu sekali kamu Muhammadlah kecuali untuk seluruh manusia nah maka dari itu al alamami bisa dimpunai sebagai kafat terlinas semua manusia itu nah dalam konteks itu yang dibawa Rasulullah, yang menjadi rahmat itu adalah Al-Quran ini al Islam itu sendiri Maka dari itu, kalau, kalau kita ingin hawa nafsu kita itu dirahmati oleh Allah, maka kita perlu betul-betul mempelajari Al-Quran ini, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, menuntun hawa nafsu kita dengan quran Ya maka Rasulullah berpesan, dulu ma'akitabillahi haizumadaro, dan gitu, peridarlah kamu, perjalanlah kamu, beraktivitaslah kamu, mengikuti apa namanya peridaran quran itu, mengikuti kemana quran pergīrkan gitu tetapi lahai cuma conta berkat karah Allah di mana saja kamu berada bedanya di mana saja tapi juga kapan saja kamu harus tetap bahwa dengan mengikuti Quran itu menjalankan perintah Allah menjauhi larangannya dan sebagainya nah sekali lagi kembali ketika kita sudah menyadari betul bahwa nafsu itu ya prinsipnya selalu mengajak kepada kejahatan selalu mengajak kejahatan ya selalu gitu ya Kecuali, sedikit saja Kecuali, hawa-hawa nafsu Yang diberi rahmat Allah Maknanya adalah, yang dibimbing oleh Oleh Allah, kan, gitu ya Hadis yang lain, menceritakan Al-Quranu syafi'un Musyafa'un, ma'amakilun Musyada'un, dan sebagainya Manja'alahu, banja'alahu Amamahu, dan seterusnya, itu Jadi, Al-Quran itu adalah syafa'at Yang uh, mensyafa'ati, gitu Yang uh, alasan Yang alasannya diterima ya ee uh, barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an itu di depannya maka Al-Qur'an ini akan membimbingnya uh, masuk ke dalam surga. Uh, tetapi barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an itu di belakang atau punggungnya itu ee uh, Al-Qur'an akan mendorong kamu masuk ke neraka. Maka dari itu mestinya kalau kita benar-benarnya menyadari yang seperti itu, kita senantiasa berusaha membimbing ee nafsu kita untuk senantiasa melangkah di belakang Al-Qur'an. Quran di depan kita, kemudian kita melangkah di belakang Ikuti apa kata Quran. Kalau Al-Quran mau ya kita bidak ya. Itulah namanya orang yang ikhlas itu. Maka haruslah setiap di mana-mana saya suatu menyiapkan mari kita semuanya beruzah betul untuk mendidik membina diri kita masing-masing beramal karena Allah, kita beramal karena Allah titik. Malam hari tawon ya, waktu betul, -betul sekali, berat sekali untuk salat ya. Ya, jangan kemudian yang dipikirkan Beratnya Tetapi pikirkan Justru kalau saya dalam keajaan situasi yang berat Seperti ini saya mau salat malam Berarti sholat malam saya itu betul-betul Ikhlas karena Allah saja Inilah kesempatan saya Untuk meraih keikhlasan Siapa tahu amal satu yang ikhlas ini Itu dapat balasan Dihui risap dari Allah sehingga saya bisa masuk surga Mungkin saja karena Sholat malam saya ini kan itu Gue nah, begitu juga hati undēāzādi hal in situēc мама band vaņiśnēs iš teCEĄ. capacityē para man muaaka es goalie LAIուs. Es een Mērīt helājīs. Baļūs es E carāhhh Ā sadece man to kannārum. Es bestēm pēsбы at man winēna tahuna bisa abra mudah-mudahan mengalah saya sabar saya kepada istri atas sabar saya kepada suami itu betul-betul menjadi amal ikhlas siapa tahu amal ikhlas saya yang ini dibalas oleh Allah dengan limpah ganda yang banyak atau di luir hisab dan sebagainya sehingga masukkan saya ke surga itu yang harusnya didengung-dengungkan di doa kita masing-masing sehingga hati kita betul-betul terbimbing selandiasa untuk beramal karena Allah tidak beramal karena Allah untuk senantiasa mengendalikan nafsu dengan Qur'an ya ibaratnya jadikan nafsu itu sebagai kereta Qur'an itu sebagai kuda yang ada di depannya itu kita bak uh, tidak ada kereta yang mendahului kuda kalau ada kereta yang mendaului mendaului kuda kereta lain jumpanglhoh berarti kan gitu artinya kalau kita mengghitihala nafsu ya sudah ya kalau Qur'an di belakang ya ya sudah harinya bakal jungkol itu jungol tidak hanya di dunia tetapi njungol dunia akhirat gitu nah kemudian diingatkan di sini in nairobi gopur sesungguhnya Tuhan itu eh, ma pengampun lagi, maha penyayang ya bisa kita maknai bahwa apa namanya saya berbuat salah berbuat dosa kemudian saya bertobat kepada Allah kembali ke jalan benar ya Allah akan mengampuni ya kalau kita betul betul Allah akan mengampuni dan akan menyayangi kita tentunya kan begitu. Tapi kalau kita tetap saja ya menjadikan hawa nafsu kita itu sebagai apa namanya? tuhan kita malam ini ya. Kalau kita menjadikan hawa nafsu sebagai tuhan kita ya sudah pasti ya kita tidak akan selamat malah justru Allah akan membiarkan sesat kita. Meskipun kita masih salat, meskipun kita zakat, meskipun kita puasa, meskipun kita berhaji, tetapi kalau kita mengikuti hawa nafsu, ya Allah sendiri sudah berjanji Ya, untuk uh, membiarkan orang itu Sesat berdasarkan ilmunya Meskipun dia orang yang berilmu Sudah pasti, meskipun dia ngaji Sudah pasti dia akan tersesat seperti itu Mari kita lihat, kita segarkan ingatan kita uh, Dari surat al ya Surat al uh, Ayat ke-23 Quran surat al Ayat 23 Al-Fa'ra'idah Ilahu huwa huwa wa, wa adlahu Allahu ala ilmi wa qadama ala samihi wa qalbihi wa ja'ala ala, ala basharihi risawa faman yahdih min ba'di lahi afala yeah. maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya Dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya Dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya Dan meletakkan tutup atas penglihatannya Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa ya. kamu tidak mengambil pelajaran? Ya, apalātās karun, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran, ya? kalau kita menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan kita ya, kalau kita menjadi pintu nafsu tadi ya. Nah, pintu hawa tadi ya. Kalau kita selama yang sama ikut keinginan kita, idoles dan sebagainya tadi, maka eh uh, kemudian apa namanya? Allah akan membiarkan kita sesat, dia menjadikan tutupan kita, uh, tapir di mata kita, hati kita tertutup semuanya, tidak bisa melihat kebenaran lagi meskipun dia melihat tetapi tidak punya urukan tidak melihat tidak meskipun dia tidak meskipun dia melihat tidak mampu untuk tidak punya kekuatan untuk melaksanakannya atau mau yang sudah jelek ya tapi punya kekuatan untuk menjauh yang jelek tadi ya, meskipun dia ngerti ya maka dari itu tadi dibiarkan sesat berdamskan ilmunya jadi ngerti nekik seperti itu sesat tetapi abot untuk meninggalki abot untuk kelakoni nah abot untuk meninggalki abot untuk melakoni itu merupakan siksa ong, itu di dunia ini ya bahaya itu kalau kita merasa seperti itu Allah akan menjadikan kita pedrat, sulit suka sukar untuk beramal soleh, tetapi menjadikan kita itu untuk ya betul seperti itu nah kita harus sadari betul ya Kalau di dalam hati kita kok ada rasa berat untuk beramal ya tetapi justru hari dan beramal saleh itu artinya kita sudah e, mendapatkan janji Allah seperti itu ya kita sudah dibiarkan Allah sesat Allah menjadikan tutupan di telinga mata dan hati kita ya minjalin, ya karena Allah dengan nada bertanya di sini mengatakan sama ya di dan para ia bisa memberikan petunjuk kepada dia kalau Allah sudah tidak mau untuk beri petunjuk lagi, awang biarkan dia saja. Sebab Allah mengunci mati hatinya, menutup pintu memberikan cumbukan perilunya, matanya dan sebagainya. Artinya Allah sudah tidak peduli lagi. Kalau Allah seperti itu tidak peduli, ya. Kalau Allah sudah tidak peduli lagi, siapa apa siapa yang akan memberinya petunjuk gitu loh. Ya maka dari itu ayat akhir ayat ini betul betul mengusik ya hati kita ya pertanyaan ya dengan adajar ta Allah berkata aala tanda karun ya mengagapa kamu tidak mengambil pelajaran kenapa kamu tidak mau memikirkannya kan gitu ya nah inilah nggak munggo kita senantiasa berusaha untuk eh uh, menjaga diri kita masing-masing sudah di atas rata-rata apalagi kita sedang berte di luar negeri ya Korea atau di Cina atau Jepang atau Taiwan atau tempat-tempat lainnya ya yang pasti godaan juga banyak sangat sangat banyak ya tidak banyak teman yang tidak cari kok lagi sama teman di dan sebagainya apalagi kalau sudah sama Uh, bosnya untuk ikut-ikutmentem ya minumana keras dan sebagainya karena mereka biasa minum seperti itu nah baik itu bisa menjauhkan kita dari jalan Allah dan gitu Nah mudah-mudahan teman-teman uh, semuanya yang sedang online kita bisa memahami uh, topik jaran kita a uh, malam hari ini nafsu awa nafsu itu senantiasa mengajak kepada kejahatan awal nafsu itu mempunyai spektrum uh, pengamalan uh, yang banyak sekali sehingga banyak aspek kehidupan ini yang berpotensi untuk menyatukan manusia ini. Oleh karena itu mari kita betul-betul hati-hati ya bahwa mananya adalah keinginan kesenangan nafsu atas diri sendiri. Kalau kita mengikuti keinginan diri sendiri semata itu, maka kita sudah berbuat syirik. Maka dari itu tidak akan ampuni lagi orang yang seperti itu disesatkan oleh Allah dan amalnya dihapus ya. Ya. Uh, dan dosanya tidak akan diampuni oleh Allah nah, Allah tidak menjalik mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat sebagai pembuka dialog kita malam hari ini uh, nanti kita lanjutkan kalau memang tidak ada hal-hal yang mau di diperkijakan uh, begitu Mas Adi apa yang harus kita lakukan ketika tiba-tiba nafsu itu menghampiri diri kita uh, bagaimana hmm. seharusnya kita bersikap Ustaz ya yeah. uh, yang Bahwa pertama spontan mestinya kita uh, berlindung kepada Allah ya uh, Mohon perlindungan kepada Allah ya uh, Kemudian uh, kita sadari betul bahwa oh, nafsu ini akan menghancurkan saya Menghancurkan kehidupan akhirat saya Menghancurkan kehidupan dunia saya ya Oleh karena itu kemudian jangan dituruti Justru malah kemudian dipikirkan bahwa Kalau saya menghabir amal seperti awal nafsu ini Saya akan hancur ya saya akan menjadi teman setan saya akan menjadi penjahat orang- orang yang ber ya, santiasa berbuaja tetapi kalau hala uh, nafsu yang menggelegaak muncul di dalam diri kita tadi kemudian kita kendliikan ya kita alihkan untuk drama yang lain yang diridi oleh Allah itu amalan kita itumas amal ikhlas dan kita mengendalikan hala nafsu itu juga termasuk amal ikhlas nah, mudah ya Kesungguhan kita untuk mengendalikan Awal nafsu tadi, kemudian Menyalurkan atau menggantinya dengan Sesuatu yang lain, itu Betul-betul dibalas oleh Allah dengan Bihoyri Kisah, ingat Ingat ya, bahwa keinginan hati kita Itu kan pada satu Saat, pada saat tertentu, begitu kan Ya ya hanya itu-itu saja yang kita, kita lakukan, keinginan kita yaitu itu Adanya untuk bertaat atau tidak Taat, kalau awal nafsu itu mengajak Kepada tidak taat, ya Kita kan kita isi Dengan ketaatan Yang mungkin, yang tentu saja Wujudnya yang lain, ya Nah, kalau itu alam napsunya uh, Tentang wanita, tergoda oleh wanita Rasulullah menjalankan supaya kembali Kepada istri, namun kok korea kalau nah, kembali kepada istri, bien, gitu Atur banget dari itu Oleh karena itu Ya, diganti Dengan amalan yang lain, di alexan Perhatiannya, digunakan potensinya Untuk kegantinan uh, yang lain, gitu, ya maka oh, dari itu maka semuanya kita kendalikan berusaha untuk tidak apa namanya jelanatan, meripati supaya ter ter terkendali dan sebagainya tidak kemudian lihat cewek Korea yang cantik pakai rok mini kemudian matanya melotot mau keluar dan sebagainya dipandangi dari ujung kapi sampai ujung rabut dan sebagainya dan, blong -blong, niler, dan sebagainya jangan sampai seperti itu istighfar ya tahu mohon perlindungan kepada Allah Uh, dialah alekan mengalihkan pandangan karena Allah itu sangat-sangat punya nilai yang besar kepada Allah. Ya, siapa tahu itu termasuk betul, -betul ikhlas karena Allah, salis ya. Kamu termasuk orang yang muklis ya. Oh, seperti itu, beruntung mendapatkan surga. Nah, itu perlu kita biasakan, perlu pembiasaan gitu ya. Mengajarkan sama anak Apa saja, keinginan apa saja gitu ya itu kita kendalikan. Kalau mulai dari yang kecil-kecil kita sudah berusaha untuk mengendalikan dan sudah menjadi kebiasaan enteng untuk mengendalikan, nanti kebiasaan itu terbawa kepada hal-hal yang lebih besar, pada yang lebih besar lagi kepada yang paling besar akan sampai kalau kita memang betul-betul mendisiplinkan diri kita untuk mengendalikan nafsu tadi. Artinya tidak mengikuti nafsu yang buruk, yang mengajak kepada kejahatan gitu ya. Tetapi e, sunah biasa itu nafsu tadi itu diarahkan untuk e, kepada kebaikan, ya, mengamalkan kebaikan itu. Ja, e, kita pasti mudah-mudahan dengan berdisiplin kita karena kesadaran untuk mengharapkan pahala Allah untuk demi keselamatan akhirat tadi, itu betul-betul e, dibalas Allah dengan kebaikan yang banyak gitu. Uh, Ustaz, mohon Diberikan contoh nafsu yang dirahmati Allah itu yang seperti apa Ustaz? Oh ya Jadi ya intinya nafsu yang dirahmati oleh Allah itu adalah nafsu yang dibimbing dengan Al-Quran Jadi umpamanya ada seorang laki-laki yang dia itu uh, sedang waktunya untuk nikahan gitu, ya. Nah ada dua cara Ya, yang pertama dengan apa namanya, jalan setan, ya, termasuk dalam kelompok itu, atau pacaran dengan berbagai variasinya, atau mungkin juga lewat FB-an atau lewat bbm dan sebagainya, rayu-rayuan di situ, akhirnya ketemu dan sebagainya, kemudian akhirnya berbuat yang tidak-tidak dan sebagainya, itu jalan setan kemudian ada nafsu untuk menikah tadi dengan cara benar mencari mencari jodoh kata tidak minta polong kepada bapaknya untuk dicarikan jodoh atau kepada ketua cabangnya atau ketua perwakilannya atau tokoh masyarakatnya atau orang yang dipercaya yang sholeh untuk mencarikan jodoh yang sholeh dan sebagainya nah, yang seperti itu yang diharapkan. pandain yang, yang seperti ini adalah nafsu yang dipimpin dengan Alquran gitu atau yang lain terapan yang lain dan gitu ya misalnya saya punya uang ini membelanjakan uang ini kan gituide uang ini saya mau gunakan untuk beli mobil mobilnya untuk apa kalau saya beli mobil jenis mobil itu hanya untuk gengsi demi gengsi ya ah uh, malun saya pakai mobil seperti itu waros mobil seperti ini kan gengsi saya kayak gengsi saya naik ubanpak nampak lebih muda dan sebagainya ulang gitu ya nampak hebat dan sebagainya itu ya itu itu itu namanya kita hanya sekedar mengikuti hala -hal nafsu yang nggak benar gitu tapi kalau kemudian ah oh, saya berkan mobil yang sesuai fungsi akan ah, gitu ya ah, karena keluarga saya banyak Saya berkan mobil yang mungkin sipnya enem uh, dan sebagainya misalnya atau berapa yang lebih besar ya ah, kalau yang seperti ini kan kecil sekali hanya untuk pribadi saya misalnya untuk kesenangan saya tidak ada nilainya di hadapan awal sama sekali malah mungkin nilainya ituriaak dan sebagainya karena pamer dan sebagainya siirik dan sebagainya maka saya beli beli mobil dengan sesuai dengan fungsi ini namanya yang kedua ini jenis kedua ini itu nafsu yang dirahmati oleh Allah anu gitu. Mudah-mudahan ya seperti itu contoh seperti itu bisa dipahami. Ya, yeah, baik. Eh kita berbicara tentang spektrum tadi ya. Nah, spektrum nafsu e, amalannya sangat sangat luas ya. Eh sehingga apa namanya? Eh itu harus kita pahami. Ya, e, kita bicara nafsu, orang banyak orang yang nafsu ibadahnya itu kuat sekali, baik sekali ide, ya salat sampai ibarat ya sampai dapat 1000 rakaat saja dia berani mau gitu, mau ya. Ya. Tetapi kemudian nafsu ini tidak dibimbing oleh Quran, tidak dibimbing oleh sunnah ya. Sehingga akhirnya terarah kepada bisa. Padahal kita sendiri tahu kalau kita itu delalah 40 dolar, 89 sen ya, dengan konteks barat seperti itu. Nah, maka dari itu kita perlu cukup ilmu ya untuk mendukung nafsu tadi supaya tempe saja Uh, dirahmati oleh Allah eh uh, kalau semangat kita uh, beribadah itu kemudian kita salurkan tidak sesuai dengan jalan yang dituntunkan oleh Allah meskipun niat kita karena Allah nama amal lebih ya, tidak akan sampai kepada Allah karena amalnya tidak sesuai dengan manat rasullah itu eh uh, karena itu caranya beribadah juga disesuaikan dengan tuntunannya dituntunkan oleh Rasulullah ya Sehingga marpan yang seperti itu. ya Dalam konteks itu ya, niatnya betul, ilmunya betul, niatnya betul, kemudian e, proses amalannya itu juga betul. Manhatannya betul, caranya, metodenya itu juga juga betul. Nah itu baru dikatakan niklas, karena Allah tidak jalan. Kalau oh, dia semangat dibuat dari tinggi niat, niat katanya merasa niatnya karena Allah, tapi ternyata yang diamalkan itu adalah bid'ah, kan gitu ya. Ya yang seperti itu, tidak akan sampai kepada Allah, amal itu malah bernilai syirik gitu. Kalau kita beramal ibadah yang yang fitah ya, yang, yang tidak sesuai dengan sunnah yang fitah, itu bisa masuk ke dalam kelompok syirik gitu, syirik belibadah. Nah bagaimana mungkin kita bisa diambuni oleh Allah kalau sampai kita itu uh, melakukan syirik belibadah itu sendiri ya gitu. Maka mau kita pendahikan. Nah, di sisi lain ada ya teman temanteman anak anak muda yang mereka gebung-gedung untuk memperjuangkan agama ya akhirnya kemudian uh, salah tempat uh, apa namanya direkrut oleh orang orang yang suka berbuat uh, kekerasan dan sebagainya akhirnya semangatnya yang berbung gebungung untuk memperjuangkan agama itu dicalurkan dengan cara yang salah ya yang seperti itu kan juga eman-eman seperti itu ya Maunya perang, maunya melacakan ini, maunya melacakan itu Itu kan lebih sendiri Umat kita itu belum paham agama Perlu kita pahamkan kepada adul Maka yang urgen sekarang ini adalah dakwah Mana itu kita dakwah Ya, mumpung kita tidak ada perang fisik Karena kita gunakan untuk melakukan perang ideologi Ya, ya Di dalam konteks ini adalah dakwah Ya, untuk merubah orang-orang kafir, orang-orang munafik ya Menjadi, apa namanya Berpola hidup Islam Menjadi orang yang beriman gitu Siapapun yang mereka itu Telah melakukan konversi ya Dari kekabiran mereka Jadi keimanan menjadi orang yang beriman Itu akan menjadi saudara kita Apakah dia kulit sama atau kulit putih Atau kulit yang lain-lain Maka orang yang seperti itu akan menjadi saudara kita Ya kita menggubu-gubu Memusuhi Amerika Kita menggubu-gubu memusuhi orang-orang Barat dan gitu ya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 indon Indonesiaia ini pun sedikit sekali ya ya kelompok kelompok yang menegakkan Quran sunai itu maka harusnya kita itu menyadari betul kalau orang orang barat itu pada atau memandang sebelah mata meremehkan Islam orang Islam dan sebagainya itu kan memang kualitas kita masih seperti ini ya jangan kemudian karena kita itu orang asia orang Amerika itu kepada orang Jepang ya orang-orang itu uh, sekarang ini Amerika kelihatan takut pada Cina. Takut Cina makin, uh, berpengaruh kuat itu, kuat militernya semak, kuat. Uh, science dan teknologinya juga semakin maju, pengaruhnya semakin dan sebagainya. Uh, mereka takut. mereka eh? uh, kepada orang-orang Cina ya banyak. Uh, dalam konteks bicara tentang film, orang-orang Cina banyak sekali yang sudah jadi uh, film di barat karena mereka harus Kepada keahlian Orang-orang itu sendiri nah, Meskipun mungkin Yang tampil Di ya, awal-awal itu Film-film kungfu aja Karena kelebihannya Di bidang kungfu Nah, kalau kita itu Punya kelebihan Seperti itu ya Kita akan diurmati Kalau orang Islam itu Punya kelebihan Yang seperti itu Ya, mereka orang Islam itu Akan diurmati Oleh orang Amerika Oleh orang Barat Nah, kalau banyak Di antara orang Islam itu Yang mereka itu Berprestasi dunia Mereka akan Memandang kita Dengan respect gitu. Lihatlah Muhammad Ali ya Muhammad Ali itu sangat dihormati oleh orang-orang Amerika padahal dia Muslim, tadinya Katolik kemudian tidak jadi Muslim. Meskipun tidak jadi Muslim, dia tidak dibenci ya, tetap baik-baik saja ya, pada keselamanya tidak mengganggu dia ataupun dia tetap mereka dan bahkan dia tetap berprestasi dunia begitu. Ya, tetapi di sisi lain Mike Tyson mengatakan begitu ya dia juga petinju terkenal tetapi karena akhlaknya yang tidak baik ya orang Amerika tidak respect seperti itu contohnya ini Abdesswea Jene Dinjidan ya. Dia orang-orang muslim ya dari Liberia ya satu dan sebagainya. Eh karena skill-nya sepak bola tinggi ya mereka diterima di negara orang barat. Nah, yang menjadi persoalan saudara bagaimana kita bisa mengenalkan Islam itu kepada diri kita masing ini, orang-orang ini. Ya, kemudian memotivasi mereka, mendorong mereka untuk bisa berprestasi secara Baik secara pribadi, keluarga, maupun negara Nah kalau negara-negara Islam itu nuklir raja tidak bisa Ya tentu tidak akan dihormati orang militer ya nah, orang militer itu akan menghormati militer yang lain Kalau dia itu mampu membikin mem mem mem senjata yang lebih canggih daripada dia ya? Kalau dulu zaman Rasulullah orang yang menguasai bukit atau gunung eh, dengan tanah dan sebagainya itu mereka akan menang. Nah, itu tidak sekedar butuh butuh untuk menguasai angkasa luar. Ya, di angkasa luar aja enggak ada yang sampai orang Indonesia mau bikin apa namanya? Satelit bisa. Apa yang bisa bikin bikin Apollo, Apollo tapi itu apa kasih cewek gitu. Cari plastik di lune, di lune asam dan sebagainya dibalik, monggo, dibalik lagi mudun, monggo gitu. Ya senjata pun ya biasanya kita hanya bikin kacang atom enggak usah bikin bom atom ya enggak di seperti itu. Nah, sekarang mari ya kalau kita ingin memang betul-betul apa namanya orang-orang uh, barat yaitu memandang, memandang respek terhadap kita ya jangan kemudian permusuhannya yang ditonjolkan ya meskipun musuh bermusuhan pun kita bisa tampil sebagai teman setia. Ya yeah, itu apabila ti asan faidal haditain maka wa baina au atawa to amin tolaklah kejahatan dengan yaubi sehingga antara kamu dengan dia orang yang bermusuhan itu Allah menjadi teman setia maka jangan sampai kemudian kita punya semangat agama yang menguh-getu kemudian adanya salah energinya disabungkan kepada gerakan-gerakan uh, radikal eh, keras dan sebagainya dan akhirnya ya, dia habis dipenjara energinya tidak bisa digunakan untuk berdakwah sementara sementaramat memmbentuhkan tenaganya untuk berdakwah pada uh, dalam konteks itu kalau kita mau bersemangat bersemangat untuk perjuangan agama ini untuk menegakkan apa namanya khalifah ya? Kekalifahan di muka bumi Ini dan sebagainya Ya, ya mari pahamkan dulu uh, obat Islam ini dan juga Orang-orang namus islami itu terhadap agama ini Moga mudah, banyak diantara Mereka nanti menjadi muslim sejati Dan banyak diantara mereka nanti yang bersama-sama Dengan kita, ikut menegakkan Agama ini dengan uh, sebaik-baiknya Jangan sampai kemudian hawa nafsu untuk uh, Keinginan diri untuk memperjuangkan Agama ini uh, salah Penyeluran, sebagainya Nah, ada lagi mereka yang eh uh, sebenarnya pandai mencari harta Punya banyak uang menjadi kaya rakyat Tetapi kemudian penyaluran ya, uh, uh, uh, uang tadi Karena hawa nafsunya itu ke arah yang negatif Atau ke arah yang tidak eh uh, kurang bermanfaat Kita melihat di perah depok itu Ada yang menjadi, membuat masjid kubah emas dan sebagainya itu Begitu banyak ya Uang yang ditumpahkan disitu Berapa 10 miliar saja Itu yang kita keluarkan itu Tanahnya demikian luas, gedung-gedungnya begitu megah Ya, kubah masjidnya pun dilapisi emas Apa isinya? Oke, Haji Kali-Haji pernah mengatakan Pernah mengutus uh, seorang santrinya Datang sholat subuh disitu Itu isinya sholat subuh Hanya sekitar 17 orang Ya itu, Yang seperti itu? itu Bisa dikatakan makmur Nah, tentu saja tidakan gitu nah, karena itu loh uh, Mari kita surkan kalau itu punya harta yang banyak ah, kemana kita bisa mendukung dakwah ini dengan baik dan gitu loh ya arti saudara kita yang mendukung dakwah ya dengan membiayai perjalanan radio kata gitu ya dengan lima sekitar 15 juta per bulan nah ini hebat ini yang hebat seperti ini yang ja, betul betul harta lima belas juta per bulan dari seorang pribadi itu betul-betul dikeluarkan untuk mendukung visabilillah ya yang seperti itu yang mendapat berita Allah yang seperti itu yang dia itu mampu menuntuhkan awa nafsunya uh, terhadap Quran ya yang seperti itulah orang yang bisa mengendalikan awa nafsu inilah halhal uh, -hal nafsu yang seperti itulah hawa nafsu yang dirahmatiin gitu eh nah, Itu akan lain tentang beberapa spektrum hmm. uh, pengamalan yang uh, kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari ya Menyimpang tetapi seolah-olah merasa dirinya benar Seolah-olah mendapat petunjuk, nah itu bayang seperti itu nah, Mudah-mudahan kita tidak termasuk uh, ke dalam kelompok yang seperti itu Ya saya hentikan jenak barangkali ada sesuatu yang uh, mau disampaikan Atau ada, ada pertanyaan dari teman-teman mau waktu kita persilakan Ustaz mohon diterangkan Quran Surat an Ayat 11 Ustaz. Ya, mas Mohon dibaca Surat an Ayat 11, Surat ke-24 Ayat 11 Quran Surat An-Nur Ayat 11 minkum <risa> <risa> wa huwa lakum liqulim ra'e minhum maqtasaba minal ismi waladzi tawalla minhum lahu adabun orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu Tiap-tiap seseorang diantara mereka Mendapat balasan dari dosa Yang dikerjakannya Dan siapa diantara mereka Yang mengambil bagian yang terbesar Dalam penyiaran berita bohong itu Baginya adab yang besar uh, Yang mau Yang minta dijelaskan Tentang berita bohong yang baik bagimu itu Ustaz uh, Ya yeah. yeah. Jadi Jadi uh... Di situ dikatakan janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu Bahkan dia adalah baik bagi kamu Jadi memang Ustaz sering memberikan contoh ya Orang-orang yang menyebarkan fitnah tentang MTA MTA itu aliran sesat, MTA itu aliran keras MTA itu katanya menghalalkan anjing dan sebagainya Menghalalkan darah dan sebagainya Di MTA itu laki-laki dan perempuan, suami istri boleh tukar-tukaran dan sebagainya Itu itu tidak kemudian ser serta-merta dipercaya oleh semua orang ya Justru malah sebagian dari orang yang mendengar fitnah-fitnah seperti itu Berita bohong seperti itu Ada yang penasaran Seperti apa kok MTA itu diberitakan seperti itu Nah yang penasaran ini ada yang kemudian mendengarkan radio Ada yang kemudian melihat TV-nya Kemudian ada yang datang ke pengajian langsung Untuk membuktikan kebenaran berita bohong itu Ternyata ternyata Malah tertarik Allah masuk menjadi warga MTA Dan itu tidak satu dua Banyak sekali orang yang apa namanya Tadinya termakan oleh berita bohong itu Tetapi dia punya keinginan Untuk membuktikan kebenaran ya Kemudian akhirnya Allah memberi hidayah Kepada orang-orang seperti itu dan Nah apa namanya Nah kalau dalam cerita ini ini terhadap cerita tentang ada penjelasan di bawah itu di catatan kaki itu adalah kisah Aisyah yang tertinggal rombongan kemudian disebarkan diisukan dia berbuat cerorong dengan salah seorang sahabat Rasulullah yang namanya soflan itu tapi itu kan tidak benaran gitu ya nah orang-orang yang kemudian memberitakan itu memberitakan itu merasa bahwa pemberitaan itu akan melemahkan Rasulullah justru malah tidakk ya apa-apa justru malah semakin kokoh mendukung Rasulullah. Nah, orang-orang yang tadinya apa namanya? bersimpati kepada Rasulullah, yang berusaha untuk kebenaran, malah kemudian akhirnya yang tertarik kepada Rasulullah ketika kepada Islam ini. Ya, justru Uh, malah berita itu menjadi baik juga di sisi lain karena orang-orang munafik ya yang memberi ikut menyebarkan perrita doang dan sebagainya orang-orang yang ada hatinya adalah ada penyakit ada penyakit itu dipersingkir tersisih, menyisihkan diri mereka itu Allah memisahkan itu ya memisahkan uh, orang apa namanya orang terima dari orang-orang munafik seperti itu kan, jadi ada keuntungan ganda Ya, ke keuntungan yang pertama Orang-orang yang ingin membenar, membuktikan Kebenaran berita kalau tadi Ternyata tidak benar Akhirnya bersimpati kepada Islam Kepada Rasulullah seperti itu Keuntungan ganda yang lain adalah bahwa orang-orang munafik -orang yang terkena akan oleh fitnah itu, orang-orang yang munafik gitu loh. Dia akan menyisih dari barisan orang-orang beriman sehingga orang beriman menjadi semakin kokoh dalam konteks seperti itu dan itu. Nah, makanya itu ee uh, saat ketika kita menghadapi fitnah atau uh, fitnah dan sebagainya disebargan terhadap diri kita, baik pribadi maupun majelis dan sebagainya enggak perlu marah. Ya, kita tanggapi dengan tenang, dengan dengan enteng, dengan enak, gitu. Ya. Kalau memang sudah keterlaluan, kalau mau ditempuh jalur hukum, ya tidak ada masalah itu. Kalau hal-hal saja, boleh-boleh saja, bisa dibenarkan, sebagainya, seperti itu. Ya ya memang itu yang, apa namanya, eh uh, Allah itu memang betul-betul sudah menciptakan satu senatunohnya, ya, apa namanya. Supaya kita itu betul-betul, umat orang-orang beriman -orang itu betul-betul, ya terpisah juga dari kelompoknya orang-orang munafik, kan gitu. Ya, terpisahnya om, orang orang mukmin dari orang munafik itu ya Itu meskipun dari segi kuantitas Dari segi jumlah itu menjadikan semakin berkurang Turun jumlahnya Tetapi dari segi kualitas semakin kotoh ya Karena yang ya, bisa memperkuat dari sana Islam itu Hanya orang berimanan gitu Nah Allah sendiri tidak menetapkan satu keputusannya Bahwa Allah akan memisahkan yang baik dengan dari yang buruk Nah, karena itu kalau ada di antara uh, Saudara kita, kelompok kita, di kewajian kita Orang-orang sekitar kita kok jahat dan sebagainya Ya enggak usah kita repot-repot Nanti Allah akan menyisihkan dia sendiri gitu uh, Coba bisa dibuka di dalam surat Alimbron Ayat 179 Dibaca terjemahnya aja okay. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan Orang-orang yang beriman dalam, ke dalam keadaan kamu sekarang ini Sehingga dia memisahkan yang buruk, yakni munafik, dari yang baik, yakni mukmin. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang goib. Akan tetapi, Allah memilih siapa yang digendakinya di antara Rasul-Rasulnya. Karena itu, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar." ya jadi di awal apa ayat itu sudah sekali Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang beriman -orang dalam keadaan e, kamu sekarang ini sehingga dia menyisihkan yang buruk yakni orang-orang munafik dari yang baik yakni orang-orang beriman -orang kan gitu jadi e, sisi ganda ganda yang lain dari itu adalah orang-orang munafik ya, Uh, dari kubur orang mu'min ya Sehingga justru yang seperti itu Merpok orang beriman Begitu mas Ya sesungguhnya orang-orang yang bawa berita bohong itu Adalah dari golongan kamu juga uh, Yang dimaksud yeah. golongan kamu juga itu siapa Ustaz? Ya yeah, golongan kamu juga itu ya sebenarnya uh, Golongan orang beriman dalam tanda petik Barisan orang beriman dalam tanda petik Tetapi ada Orang yang mereka itu iman hanya di lahirnya saja Tetapi batinnya tidak beriman alias munafik ya? Jadi di barisan, di tengah barisan orang-orang orang musuh Orang yang mengaku dirinya Islam pada saat itu Ya ada saja orang seperti itu yang munafik Dari zaman ke zaman itu adanya yang memang itu Orang kafir yang menolak Orang mu'min yang menerima Tentu nanama ini Kemudian ada orang yang munafik Yang tata lahirnya dia itu menerima tetapi hatinya hatinya menolak nah orang munafik ini merepotkan karena dia berada di dalam barisan orang yang beriman kalau orang kafir jelas dari saya berpisah ya nah, tetapi orang munafik itu berada di dalam barisan orang beriman maka dari diri itu dikatakan bahwa mereka dari golongan kamu juga karena itu itu yaang karena eh, di tengah barisan orang beriman itu ada orang-orang munafik itu ya Uh, bahkan kita tahu ketika Rasulullah menghadapi perang uh, apa namanya dalam perang obat itu mari mengusul dalam perang obat itu yang kira-kira seribu orang harus menghadapi uh, namanya tiga ribuan orang itu ya nah, kemudian melihat situasi yang tidak menguntungkan orang-orang munafik banyak yang mereka itu keluar dari barisan pulang ya alasannya macaem-maccam pemanya belum ditutup orang singjokomah dan sebagainya seorang masa akal yang seperti itu Nah itu Juhibuyong keluar dari barisan waktu itu sampai tiga ratusan orang Sehingga tiga ratusan orang harus melawan e, sekitar tiga ribu orang Seperti itu, luar biasa itu Ya, ya Perjuangannya jelas luar biasa Waktu itu kan itu Ya, tetapi akhirnya ya Allah e, Dalam petak petik memberikan kemenangan juga Oh Mereka lari akhirnya pulang, mereka tidak dapat kemenangan kok kan itu Ya, meskipun banyak pesawat yang gugur, Syahid pada saat itu ya Uh, termasuk paman Rasulullah Hamzah pada saat itu yang dibunuh oleh Wahsi dan sebagainya. Akan tetapi uh, secara politik itu dinilai sebagai kemenangan ya, tetap bernilai menang ya. seperti itu. Sehingga akhirnya mereka marah lagi untuk datang lagi di perang kontak, perang uh, hayat dan sebagainya seperti itu. Ya, dan sekali lagi dari golongan kamu adik golongan orang-orang beriman, dari saya orang beriman, tetapi itu yang termasuk hatinya fraktur yang termasuk Hatinya menolak sebenarnya Nah hal seperti itu di zaman ke jaman Ada jaman Rasulullah ada zaman sekarang juga ada kan gitu. Nah mudah-mudahan aja kita yang mendengar ini Tidak ada yang seperti itu Nah orang-orang yang terseleksi akhirnya Ah sogang, ruang-ruang, bosan, nonton video, nonton-nonton dan sebagainya Kan begitu Nah disisihkan oleh Allah Tersingkir oleh Allah begitu Dan nah, mudah-mudahan kita tidak menjadi umat yang tersingkir tapi menjadi umat yang terpilih oleh Allah untuk berlanjut menjadi pelanjut eh uh, memperjuangkan perisalah ini dengan sebaik-baiknya dan itu. Dan nah, mudah-mudahan juga eh uh, kita dipilih oleh eh uh, oleh Allah menjadi orang yang masuk dalam kelompok kolom, kelompok. Firka pun jadi najiah Ya. Eh uh, muda kita termasuk dalam kelompok aljamaah ya yang iya dijanjikan keselamatan kita paham bahwa umat Islam itu akan pecah menjadi tujupuluh tiga golongan itu akhirnya akan masuk penneraka sekali itujuhpuluh dua luar biasanya akan masuk penneraka hanya satu saja ya yang masuk surgawah iya aja makan maka gitu dan mudah-udanya dengan sedikit demi sedikit kita Quran dan ini ya uh, nanti kalau pulang ke desa kita pulang dengan jamaah-jamaah kita salat salat yang tersebar di berbagai penjuru itu ya mudah-mudahan ya Allah memuliakan kelompok kita itu sebagai kelompok yang yang diridhoi oleh Allah yang diselamatkan oleh Allah karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah saja ya kita hanya pada Allah kita semaksimalnya belajar Al Dan kemudian semaksimalnya kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari Kita berharap, kita berdoa, kita mohon kepada Allah Dengan amal yang kita disiplinkan dalam kehidupan sehari-hari ini Ya karakter kita bisa berubah dari yang jelek menjadi yang baik Dari yang malas menjadi rajin Dari yang baik-baik menjadi sungguh-sungguh bermuja ada Dari yang biasa melanggar aturan menjadi orang yang taat aturan menjadi orang yang disiplin Dari orang yang tidak bertakwa menjadi orang yang bertakwa ya. Mudah-mudahan dengan begitu kita betul, -betul mencapai puncak ya Derajat yang di uh, per, telah ditetapkan oleh Allah Inna'a kramakum inna'u lāhi atkogu Sesungguhnya yang paling mulia diantara kalian adalah orang yang bertakwa Mudah-mudahan kita uh, uh, nanti akan mencapai uh, pada posisi yang seperti itu Hanya dengan pertolongan Allah saja kita bisa mencapai jalan itu Hanya dengan pertolongan Allah saja kita bisa mendataskan surga Memang secara syari yang memasukkan kita ke dalam surga adalah iman dan amal soleh kita Tetapi secara hakiki manusia tidak mungkin bisa beriman dan tidak mungkin mampu beramal soleh Kalau tidak karena kasih sayang Allah, kalau tidak karena rahmat Allah, kalau tidak karena Quran, kalau tidak karena Islam itu sendiri Vakar ir tūkstotis, kita, ir tūkstotis, kas ir tūkstotis, kas ir tūkstotis, kas ir tūkstotis, kas ir tūkstotis, kas ir menjadi orang Islam ya karena ir itu ya karena dengan keislaman kita artinya pintu surga masih kas untuk memasuki ke kehidupan yang bahagia, kekal Itu sudah, sudah dipastikan kita menggorok leher sendiri ya Kita telah membangun jalan menuju kegagalan Membangun jalan menuju ke neraka Nah disitulah pentingnya ya, Kita punya teman yang soleh, soleha Kita punya teman yang baik, kita punya meliu yang baik ya, Perlu disitu pentingnya punya istri yang soleha penting perlu punya suami yang soleh Untuk bisa grepeh e, menasihati kita Sampai kita mati nanti <Sparas> ya yeah. Siapa nanti akan menalkin kita Kalau kita itu tidak uh, punya istri yang setia Atau suami yang setia Dan sholah dan sebagainya ya yeah. Suami istri yang tidak setia yang Tidak sholah, tidak sholah Tidak mungkin akan menalkin kita Nanti ahmu karyotin Niembrotin roto aneh. Nah, karena itu mari uh, Teman-teman yang berbahagia Mumpung kita masih uh, diberi kesempatan oleh Allah untuk beramal soleh, menjadi orang baik, membangun karakter kita supaya berasa terima. Malu kita usahakan sebaik-baiknya. Bagi yang belum berkeluarga, belum punya istri, belum punya suami, carilah istri yang soleh atau suami yang soleh. Meskipun tidak cantik, tetapi itu nanti akan membahagiakan kamu. ya Kalau kamu mencari er, mencari istri yang pertama bukan karena apa namanya, agamanya, karena soleh-selehanya. Ya, soleh-selehanya. Tetapi karena hartanya atau karena cantiknya sudah pasti itu akan makan hati. Buang-buang energi di dunia ini untuk ngurusin lah, seperti itu. Mudah-mudahan ya kita diberi kesabaran oleh Allah untuk membangun diri menjadi apa berat terima. Dan mudah-mudahan Allah merindui apa yang kita usahakan malam hari ini berdakwah dalam binya maya semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Begitu Ustaz tadi kurang opinya saya minta maaf, Ustaz saya kembalikan. Eh terima kasih Ustaz, ini masih ada satu pertanyaan lagi, Ustaz. Oh iya, monggo silakan. Eh Ustaz, apakah kita memutuskan teman di Facebook eh uh, itu termasuk memutuskan tali silaturahmi, Ustaz? Karena uh, di pandangan saya kurang enak dilihat uh, statusnya dan karena Foto-foto yang kurang enak dipandang Ustaz? Ya, uh, saya kira tidak gitu Jadi kita berteman harus berteman dengan baik Kalau itu memang orang-orang munafik untuk apa uh, Dijadikan golongan kita, kelompok kita ya eh, Misalkan aja, kamu misalkan itu ya misalnya karena Allah gitu ya uh, Saya melihat banyak di eh, Facebook itu sini kemunafikan-kemunafikan temun, aja gitu. Terus gua kaya ya ya oh perjuangan agama ketane kaya ya ya oh jadi orang yang mau pentang kesalehan jadi banget ketane kaya ya ya oh kaya elo lio dan sebagainya tetap sih dewek dewek rusak remuk kan itu apalagi yang kita lihat deh apa ya foto-foto cewek-cewek wanita-wanita itu tua orang itu tampil ke kaya ayu ah gombal seperti itu ya gunak ndivoto atau jangan-jangan itu riya itu sirik gitu <sum> yaleh karena itu e, kalau ada yang gura bo ambil kalau padat lah ya itu langsung ndak usah, usah dia berteman seperti itu apalagi kalau menampilkan foto-foto uh, yang seronok, karuan sebagainya yang ria aja sebaiknya, perlu begitu per ya oh yang ria itu juga melalui, daripada yang ambil ya yeah, nah mudah-mudahan kita paham tidak usah merasa bersalah tidak usah merasa anu kalau Facebook aja itu kan hanya dunia, ma, ya, aja jadi sampai justru malah menjadikan kita pengaruh atau kita ikut menyebarkan yang itu ya, saya itu berpikir keras sebenarnya Facebook itu untuk untuk dakwah, tetapi kok ada gangguan yang berat dari uh, diri saya sehingga uh, smiles, rasanya itu untuk Facebook sampai yang minta pertemanan itu ada seraus dua lebih dan sebagai ya is maus betul uh, untuk apa, namanya, masuk ke apa ke facebook itu sendiri jadi ya uh, udah jangan sampai facebook itu menjadi setan yang baru jangan jadi menjadi uh, pener, apa namanya, alat yang kita itu uh, menyimpang menjauh dari Allah gitu ya Jangan kemudian kita ber eh, karena eh, namanya, kita itu nama besar, orang besar dan sebagainya, kita eh, orang baik dan sebagainya, kata-katanya, -kata, baiklah, gombal, banyak yang gombal itu. Jadi harus hati-hati eh, terhadap seperti itu. Gitu ya, Mas Nadi, ke jawabnya kepada teman-teman tadi, termasuk untuk yang Facebook-an. Injil, <tuk> terima <tuk> kasih, Ustadz.